Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban wa barakan fihi kama yahibu rabbuna wa rida. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad ala alihi wa sahbihi. Wa man sarra ala ahlihi bi ihsan ila yawmihi wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan Ahmad yang saya muliakan Tidak ada kata yang pantas untuk menjadi muqaddimah Kata pengantar dari kajian yang akan kita mulai beberapa saat lagi Kecuali kata demi kata yang kita rangkai dalam rangka bersyukur kepada Allah SWT Atas segala nikmat terhadu yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Nikmat nafas Nikmat nyawa Bayangkan apabila Hari ini kita sudah tidak bernyawa Siapkah kita berhadapan dengan dua malaikat Allah SWT Dan bukan hanya nikmat nyawa Karena kalau hanya ini nikmat terbesar Apa bedanya kita dengan kucing apa bedanya kita dengan ayam Apa bedanya kita dengan binatang Bila sekalian Yang masih hidup pada detik ini Tapi Allah memberikan kita anugerah nikmat iman Nikmat Islam Nikmat kesadaran untuk melangkahkan kaki Ke salah satu taman-taman surga Nikmat meniti jalan pintas menuju surga man salafa tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila Barang siapa yang melakukan perjalanan barang siapa yang melangkah atau menaiki kendaraannya dari rumahnya ke tempat dia mulai ini dalam rangka menuntut ilmu agama Lahu bihi ila maka Allah akan pintaskan Jalan yang menuju surga Hadirin adik rahmatullahi wabarakatuh Ketika kita Menginginkan sesuatu Maka kita akan berusaha mendapatkan hal itu Melalui jalan yang paling pintas Dan kalau kita Mengharapkan surga Maka inilah Jalan pintas menuju surga Maka bersyukurlah kepada Allah Yang telah memberikan kita hidayah bisa tiba di tempat yang mulia ini dan bisa menuntut ilmu agama hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kluarga kita uswah Hasanah kita Rasulullah saw beserta para keluarga beliau para sahabat sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kalam. Nabi kita, Sallallahu alaihi saw, pernah bersabda, beliau menuturkan, Alaih na fil jalsa limutullah. Ketahuilah di dalam diri seseorang, dalam jasad seseorang. Ada seumpam daging. Ia salah jika daging ini baik. Salah hat jasad seluruh, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Mata akan baik, lisan akan baik, telinga akan baik, pola pikir kita akan baik. Kaki hanya akan melangkah ke jalan-jalan kebaikan. Tangan tidak akan menyentuh dan tidak akan melakukan manuver. Kecuali untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idah fasad. Namun kalau sebaliknya kata Nabi, jika segumpal daging ini kotor, rusak, fasad raja seluruh maka seluruh jasad kita akan hancur, seluruh anggota tubuh kita akan rusak. Maka akan melihat yang diharamkan oleh Allah. Risan. Akan mengucapkan kata-kata yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaki pun demikian. Dia akan menuntun kita dan melangkah ke tempat-tempat yang tidak diredah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi menjelaskan apa yang beliau maksud dengan daging tersebut. Ala wahil Kolbu. Kita daging itu adalah kolbu atau hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah s.w.t Dalam hadith diatas Nabi kita s.a.w. menjadikan Hati sebagai parameter Kebaikan seorang hamba Hati dijadikan Tolak ukur, kalau hati baik Semuanya akan baik Dan kalau hati rusak Semuanya akan rusak Betul. Apa pentingnya peran hati kita Dan yang paling kita khawatirkan Hati ini labil hadirin Hati ini sangat amat labil Makanya organ ini dinamakan Qalbu Para ulama mengatakan Sumiyal qalbu qalban li taqallubihi Organ ini dinamakan qalbu itu saking labilnya, karena qalbu secara etimologi, secara bahasa Arab itu artinya labil, gampang berbolak balik. Makanya doa yang sering kali dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis firman ini, ya mukalib al kolbu, sambil kolbu alandi, wahidat yang membolak balikan hati kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Hadirin ketika Nabi banyak membaca doa di atas sebagian para sahabat terkejut. Sekali bernabi masih meminta kekokohan hati. Sekali bernabi masih meminta kemantapan hati. Akhirnya para sahabat memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu "Ya Rasulullah, Amannabika Wabima jikta bih Wah oh, ya Rasulullah Kita sudah beriman kepada engkau Dan kita sudah beriman Kepada ajaranmu Hal takhafu alayna Jadi para sahabat sudah beriman kepada Nabi bahkan mereka sudah buktikan Keimanan mereka Allahu Akbar Mereka sudah disiksa mereka sudah pernah merasakan sakitnya dicambuk karena mempertahankan la ilaha illallah Mereka sudah pernah merasakan panasnya dibakar sinar matahari makkah Dalam kondisi telanjang dada karena mempertahankan wa'anna muhammad dan rasulullah mereka sudah membuktikan bagaimana mereka rela jalan kaki sejauh 450 kilo Mekah Madinah dalam Raka hijrah Kita pernah jalan kaki 450 kilo mempertahankan agama kita. Mereka sudah buktikan itu semua. Kita beriman kepada Engkau dan kita beriman kepada ajaranmu. Hal ta khafu alaihna. Apakah masih ada yang kau khawatirkan terhadap kami? Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami ya Rasulullah? Apa jawab Nabi kita? Nah, ya. Subhanallah. Ya, saya masih mengkhawatirkan kalian. Bayangkan, ini sudah membuktikan. Dengan darah. Dengan luka di sekujur tubuh mereka. Dengan tenaga, dengan harta. Lalu Nabi dengan simpelnya mengatakan, Ya. Saya masih kawatirkan kalian Orang-orang sekali ber Uthman bin Affan Sekali Abdullah bin Amr bin As Yang khatamannya Tiga hari khatam, tiga hari khatam Orang-orang sekali bersaat bin Abi Waqqas Yang siap menginfakan Dua per harta Antum punya dua unit di Rasul Naset ini Siap kasih satu unit buat orang lain Oh itu berat Ini dua per tiga harta siap dia kasihkan. ke Nabi Waqas Tapi Nabi mengatakan Tanpa berfikir panjang Iya Saya mengkhawatirkan kalian Lalu Nabi menjelaskan Mengapa beliau mengkhawatirkan para sahabatnya Inna kulubah bani Adam Baina isbi'ain min asabi rahman yuqallibu kaifa yasha kana hati hati manusia ada di antara dua jemari Allah yang Allah bolak balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki Allahu Akbar Ini alasannya Karena hati kita ada di antara dua jemari Allah Dan sangat labil Allah bolak balikan sesuai dengan apa yang Allah kandaki Makanya nanti di zaman fitnah akan ada pada satu zaman Ada orang-orang yang paginya masih sujud kepada Allah Sorenya sudah murtad dari Allah SWT Hadirin jangan mengandalkan status kita sebagai seorang muslim ketika kita lahir jangan mengandalkan background kita ada sebagian orang karena merasa sd-nya sudah sd islam yang terkenal di jakarta smp-nya smp -nya SMA islam yang terkenal di jakarta sma-nya sma islam yang terkenal di jakarta lalu dia menggaransi dirinya sendiri allahu akbar siapa anda dibanding abu bakar as-siddiq siapa anda dibanding umar bin khattab radhiyallahu taalaan siapa anda dibanding utman bin affan siapa anda dibanding ali bin abi thalib itu saja masih dikhawatirkan Nabi saw dan Nabi sebabkan hati kita ini punya potensi berpaling yang sangat besar. Itu mereka hidup di zaman Nabi. Dimana fitnah syahwat tidak seperti kita sekarang karena hadirin yang dirahmati Oleh Allah subhanahu wa taala. Salah satu faktor yang membuat hati kita berbalik dari Allah berpaling dari Allah Adalah fitnah dunia Adalah fitnah dunia Itu yang membuat hati seorang hamba bisa berpaling dan melenceng dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan para sahabat yang dikhawatirkan Nabi tersebut itu tidak hidup di zaman kita. Oke, okay, banyak di antara mereka yang sangat kaya, tetapi dunia belum dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin tanya sama tuh mana yang lebih kaya Antum atau Utsman bin Affan? Ha? Antum atau Utsman bin Affan? Uthman bin Affan tapi saya ingin tanya Ustman bin Affan punya iPhone? pernah menikmati Avanza? kita mahu bicara Innova atau kita mahu bicara Harrier kita mahu bicara Camry, apalagi yang hybrid Avanza deh Uthman pernah naik Avanza? dengan AC 2 atau 3 gitu Ontak, oh, entah hadirin. Uthman pernah naik Boeing 777 Apalagi di kelas bisnis, mungkin di antara kita ada yang pernah naik. Atau bahkan setiap saat ketika naik pesawat kelas bisnis, dunia belum dibuka pada saat itu. Korun lebih kaya dari kereta ribuan kali, tapi dia naik onta, panasan. Gak ada fasilitas yang kita rasakan. Seperti saat ini, di mana dunia dibuka oleh Allah itu saja Nabi khawatir berpaling melenceng. gimana kita dimana setiap saat berpubi itu fitnah dunia, fitnah dunia, fitnah dunia fitnah dunia oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah hadis yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya sebuah hadis yang akan membantu kita bagaimana menyikapi dunia sehingga kita bisa istiqamah sehingga kita bisa survive, kita bisa bertahan dengan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak tertipu dengan hirup pikuk kehidupan dunia Hadir Ketika Nabi kita Sallallahu alaihi wa bersabda Ad dunya Sijunul mu'min Wa jannatul kafir Dunia Adalah penjara Bagi orang-orang beriman Dan di waktu yang sama Surga Bagi orang-orang kafir Inilah sabda yang menjawab sebuah pertanyaan yang diangkat sebagai tema kajian kita pada pagi hari ini. Apakah dunia itu benar-benar sebagai penjara? Maka jawabannya tergantung, tergantung status anda. Karena Nabi mengatakan adzunyasi junul mu'min wajanatul kafir dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman. Dan di waktu yang sama, surga bagi orang-orang kafir ya. kalau bagi kita yang mengaku beriman surga adalah penjara tanpa diragukan lagi maaf, dunia adalah penjara tanpa diragukan lagi karena ini sabda Nabi SAW Nabi yang mengatakan dan Nabi yang paling tahu tentang dunia Nabi yang paling mengerti tentang hakikat kehidupan ini dan Nabi mengatakan tanpa ada peluang untuk dipelintir, dibelokkan. Beliau mengatakan, dunia si jenul mu'min, dunia adalah penjara orang-orang beriman. Penjara bagi orang-orang beriman. Hadirin yang bermartabat Allah. Menjadikan hadis ini sebagai oleh-oleh kita pulang ke unit kita atau ke rumah kita Resapi hadis ini Maka akan membantu kita untuk istiqamah Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ketika kita mendengar hadis ini Yang terbesit di benak kita apa sih? Dunia penjara bagi orang-orang beriman Apa yang langsung terbesit di benak kita? ribet terus apa lagi terbelenggu seperti hidup di sel sengsara mungkin itu ya gak nyaman kenapa sih kita gak bisa hidup foya-foya mati masuk surga gitu kan kan ya. tentu enak hadirin jangan cepat-cepat menyimpulkan hadis ini Sebelum kita baca penjelasan para ulama Mari kita simak penjelasan para ulama tentang hadis ini Ulama kita mengatakan Jangan cepat-cepat suudon dengan Nabi Jangan cepat-cepat buruk sangka dengan pemimpin kita kekasih kita Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan berpikir yang negatif ketika Nabi mengatakan dunia itu penjara bagi orang-orang beriman. Enggak. Maknanya enggak seseram yang ada di benak kita. Bahkan maknanya akan memotivasi kita untuk mengetahui hakikat kehidupan yang sebenarnya. Makna yang pertama, kata para ulama Nabi kita Mengatakan dunia adalah penjara Bagi orang-orang beriman Maksudnya Kata para ulama kita Nabi ingin menjelaskan kepada kita Bahwa seluruh fasilitas Makanan Minuman Kendaraan Tempat tidur Rumah kita Di dunia ini jika dibandingkan dengan fasilitas surga itu ibarat tinggal di penjara makanan yang kita konsumsi jika dibandingkan dengan makanan surga itu seperti makanan penjara rumah yang kita miliki jika dibandingkan dengan istana di surga, itu ibarat tinggal di sel penjara Fasilitas dunia jika dibandingkan dengan fasilitas surga, itu enggak lebih berharga daripada fasilitas penjara Itu yang dimaksud Nabi kita SAW Allah berfirman dalam hadis quti a'dadtu li ibadiy as ma la 'aynun ra'at wa la udhun samiat wa la qatar 'ala qalbi basyar Aku persiapkan kenikmatan surga untuk hamba-hambaku yang saleh, malai non raat, kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat dengan mata kepala mereka, walau dunun saniat, kenikmatan yang tidak pernah mereka dengar dengan telinga mereka, walakhatara ala kalbi bashar dan tidak mereka, tidak pernah mereka khayalkan, tidak pernah mereka imajinasikan khayalkan kenikmatan terindah di benak kita, kenikmatan surga lebih indah daripada daya khayal kita. Itu mana? Ini bukan membelenggu, tapi ingin jelaskan. Hadirin, makanan terenak di Jakarta di resto apa? Mana di resto apa? Tentu kan, orang kuliner. Nah. Oke, yang lebih spesifik lagi deh, kalau makanan kan nggak bisa di nggak bisa dimonopolis atau resto ya. Adam mau dimakan apa? Makanan yang yang semua sepakat enak deh, dan mahal apa tuh? Steak. Steak. steak, steak yang paling enak apa? Gendik, gendik sudah enggak ya? Hah? Abu bawang enggak, yang lain. Hah? Iro Master. Oke. Okay. Steak Iro Master kalau dibandingkan dengan makanan di surga steak surga itu ibarat makanan penjara sok buntut, sok buntut paling enak Pak Borobudur hotel Borobudur oh, semua nggak kokinya tuh nah. atau di Sabang Hotel Sabang tapi dulu nggak ada Hotel Sabang dulu kokinya juga waktu itu pindah ke sana. <laughs> lo kan gua nih kan makan sop buntut, nah, sop buntut, borobudur dibanding apa yang Allah akan berikan kita di sorga itu ibarat sop penjara, gak kan ada enak-enaknya, nek kita makan, muntah Anda punya rumah satu di Menteng, satu di Pondok Indah, satu di Kemang, satu di Dharma Wangsa Luasnya 2000 meter atau mungkin 3000 meter Kalau dibanding istana surga itu seperti hidup di sel penjara Ad-Dunya Sijanul Mu'min, dunia itu penjara bagi orang-orang beriman Jika dibandingkan dengan kenikmatan yang akan mereka peroleh di surga enggak ada apa-apanya. Yang kita banggakan itu itu enggak ada apa-apanya. Ferrari di dunia atau Lamborghini di dunia, Rolls-Royce di dunia itu ibarat alat transportasi di penjara. Mobil penjara tentu kan yang kalau misal tersangka masuk sana atau ada jerujinya, Nah itu kayak gitu. Nah. Lah, wala-wala kayak gitu. Hadirin yang dirahmati Allah. Mari kita simak hadis surat Imam Muslim. Nabi Musa alaihissalam itu pernah bertanya kepada nabi kita salallahu mana, pernah bertanya kepada Allah subhanahu wa taala. Saala Musa Rabbahu ma adana ahlil jannati manzilatan Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa tentang penghuni surga yang paling miskin yang paling kere yang paling enggak punya apa-apa kan penghuni surga kan bertingkat-tingkat terhadap sekalian ada yang firdaus dan kita meminta kepada allah agar kita menjadi penghuni firdausil aala aminir ya robbal alamin tapi nggak semuanya kan di firdaus dan itu firdaus paling tinggi ada yang di lantai lima nya mungkin lantai empat lantai tiga ada yang di basement nah nabi musa nanya siapakah dan seperti apa dan apa yang dia dapatkan ketika dia menjadi penghuni surga yang paling miskin gak ada penghuni surga yang lebih tragis daripada dia jadi pertanyaan Amin Musa penghuni surga yang paling tragis yang paling prihatin yang paling rendah fasilitasnya Nah Allah menjawab, hua raju nyajiu baga mahudahqila afur jannatul jannata. Dia adalah orang yang paling terakhir masuk surga. Setelah semua penghuni surga yang lain telah masuk ke dalam surga sebelum dia. Kenapa? Kau lihat terlambat. Karena kan transit dulu Di neraka Dan dia yang paling terakhir Jadi dari semua yang diadab dulu di neraka Dia yang paling terakhir keluar Jadi bayangin gak tuh maksiatnya apa Dia masih beriman uh, Tapi Kemaksiatannya parah banget gitu. Mungkin bawa uang rakyat Tetenan Triliunan-triliunan mungkin pernah selingkuh berzina dengan ratusan wanita mungkin biseks juga perempuan oke okay. laki-laki enggak masalah tapi kalau masih punya iman masih punya iman ada peluang masuk surga enggak masih ada kan pembunuh gak asal nusuk aja mungkin dia dipotong-potong dulu gitu loh. dicincang dijadikan daging cah misalnya jadi parah banget nih kemaksiatannya, akhirnya dialah orang terakhir yang bisa keluar dari neraka semua udah masuk tuh semuanya udah tinggal dia terakhir begitu dia dipersilahkan masuk surga yuqalu lahu udhulil jannah Wahai silakan masuk ke surga. Fa yaqulu rabb kaifa wa qad nazala an wa akhadha wa akhudhu aqdathihim. Begitu dia masuk dalam surga dia bingung. Lalu dia bertanya kepada Allah. Sambil meratap ya Allah. Saya mau tinggal di mana? Kayaknya surga udah penuh semua udah dikapling-kaplingin sama orang. Dan semua sudah menikmati fasilitas-fasilitas surga. Dia pesimis masih dapat kapling di surga. Karena semua sudah dapat bagian mereka masing-masing. Tadu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tawaran kepada dia orang yang paling tragis paling belakangan masuk surga. Fauqadulahu acara doanya pun alaqamithla mithlu malakin atau mithlu malakin min maliki dunia atau maliki min mulukhi dunia. Allah bertanya. Anyaku nalaka mitlu mulikin min malik mulikin dunia Maukah aku berikan Fasilitas Kekayaan Akses Seorang raja dari raja-raja dunia Gimana? Mau enggak? Ridho enggak? Gimana kalau saya kasih engkau Kekayaan, fasilitas raja dari raja-raja dunia. dunia kalau antung ditawarin turi itu gak antung ini orang yang paling tragis di surga nah. ditawarin oleh Allah fasilitas raja dunia hadirin ambil sampel satu dia biar semakin paham kita kita masalah jauh-jauh seorang raja dunia yang terkenal dan masih hidup dan tetanggaan sama kita satu rumpun dengan kita sama-sama warga ASEAN siapa dia? Hassan Bolkiah dan ingat, dia Bukan raja paling kaya pada detik ini, tapi sudah cukup melambangkan bagaimana raja itu hidup di dunia. Saya ingin tanya, pemasukannya itu berapa per bulan? Biar kita tahu bagaimana tragisnya penghuni surga paling terakhir. Pemasukan Kasna Bolkiar per bulan berapa? Hmm? Berapa Antum gaji antum per bulan berapa Pemasukan Hasanah Bolkia itu 90 euro Per detik Ya sekitar 1 juta lebih lah Sama dong kayak saya pak. Saya juga UMR per detik Per detik setiap detik kekayaannya bertambah 90 euro, 90 euro, 90 euro, 90 euro subhanallah saya ingin tanya, rumah antum kamarnya ada berapa? tipe apa sih rumah antum? 4L ya, lulangi, lulangi. Dia punya 1788 ruangan 1788 ruangan dan di antara 1788 ruangan itu ada 650 suite room yang taksiran satu kamarnya 150.000 euro 0,7 m, kira-kira ya. Saya nggak tahu euro pada hari ini berapa kira-kira sekian. Itu satu kamar full furnis 150 ribu euro. Dan dia punya berapa? 650 kamar. Satu kamar antung renovasinya berapa? 1788 ruangan Dan perabotannya Terbuat dari emas Dan bertakta berlian Karena kita tahu Dia terkenal sebagai pencinta Emas Iya kan Semua sendok emas garpu emas Bajunya kan lapis emas salah satu orang terkenal di dunia pencinta masa jati di rumah antum kamar mandi ada berapa kamar mandi kok bingung sih antum tinggal di mana selama ini karena kan nggak nanya ayat sama antum nanya kamar mandi kalau ayat diam wajar berapa kamar mandi di rumah antum dua Ya, 11 12 radian 257 kamar mandi. 257 kamar mandi. Dan lapisan emas. Hadirin. Mobilnya. Mobilnya ada berapa? Antum punya mobil berapa sih? Hmm? Data 2010 mobilnya ada 574. 574. Yang merek Mercy. Ya. Yang merek Mercy belum yang lain. Dan sebagian ada yang mendata bahwa dia punya 5000 mobil, bahkan ada narasumber mengatakan dia punya 7000 mobil. Jadi kalau setiap hari dia menggunakan satu mobil mewahnya dan di rolling setiap saat Maka ketemu mobil tersebut 20 tahun yang akan datang Antum ketemu mobil antum terakhir kapan? Dan dia penggemar mobil sport, mobil mewah dia punya 400an Ferrari dia punya 20an Lamborghini dia punya 170an Jaguar dia punya 160an Porsche dia punya 130an Rolls Royce mobil yang sangat luar biasa dan dia punya pesawat Boeing 7 Empat renov dan renovasinya menghabiskan biaya kurang lebih 120 juta US dollar karena mobil, uh, pesawat beliau kan dilapisi emas dan sangat mewah luar biasa di dalamnya. Allah raja dunia hadirin raja dunia. Raja dunia, 90 euro per detik, Subhanallah. 324 ribu per jam euro, itu kekayaan raja dunia. Dan dia bukanlah raja terkaya di dunia pada hari ini, bukan. Karena bayangin nggak raja-raja dunia tuh kayak apa hidupnya. Itu yang ditawarkan Allah kepada siapa? Penduduk surga yang paling tragis. kondisinya Kira-kira tuh orang mau enggak? Hah. Antong orang itu mau enggak? Kata dia raditu rabbi. Saya rela ya Allah. Ya gimana enggak rela begini? Lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia? Fayaqulu laka ghalik wa mitluhu wa mitluhu wa mitluhu wa mitluhu Anda rela, iya ya Allah Saya berikan anda Dua kali lipat Tiga kali lipat Empat kali lipat Lima kali lipat Lima kali lipat, Lima kali lipat. hadirin sekalian dan saat Allah mengatakan lima kali lipat orang itu langsung mengatakan rodi itu terima kasih Allah saya rela ya Allah Allah Allah kata apa? Hada laka wa ashra tu kalau begitu saya kalikan sepuluh lagi lima puluh kali lipat lima puluh kali lipat sembilan puluh euro per detik. Kalau 50 kali 4 kan 20 euro aja. 45 berapa? 4500 euro per detik. Itu kira-kira. Wala -kira. ka an nafsuka walzathu aynuka. Dan Anda berhak meminta apa saja yang Anda inginkan. Dan apa yang Anda suka hadis ini sahih dari Imam Muslim Ya Allah 50 kali lipat hadirin sekalian 50 kali lipat yang paling sengsara di sorga dalam tanda putih Cari, jangan pernah bisa bayangkan bagaimana kenikmatan firdausul a'la bagaimana kenikmatan surga aden Bagaimana kenikmatan orang-orang saleh, Fasilitas Yang didapatkan orang-orang yang setia Yang tidak zina Yang rajin beribadah kepada Allah Yang menjaga salat lima waktu Yang menambah dengan salat-salat sunnahnya Duhaknya, rawatidnya, tahajudnya, witirnya Orang-orang yang mengerjakan haji dan umrah Orang-orang yang berinfak dan bersedekah Ini yang tragis Kan tadi sudah kita bilang Ini orang paling parah maksiatnya Tapi masih punya iman Maka sadaqah Rasulullah nabi benar ketika mengatakan Ad-duniasi junul mukmin, Dunia itu penjara Apa sih yang anda punya Makanya anda punya Lamborghini, jin Anda punya berapa sih? Aderina dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ranunkan. Tapi lagi-lagi apakah ta Allah bantu tiruan hayat dunia? Namun kalian lebih memprioritaskan dunia lagi. Ya itu level kita memang kita rendahan. Hobinya ya pakai level penjara. Tak mau beribadah demi. Rapat dunia, nggak mau datang ke majelis taklim demi olahraga dunia. Silakan olahraga, tapi kan hendaknya anda prioritaskan ibadah kepada Allah. Alasan tenis, selafutsal, gololah, ada lapangan golol anda dan stick golol anda itu, itu fasilitas penjara. Anda akan dapat lebih mewah di sana. Ini penjara, yang kita perebutkan itu hanya fasilitas penjara Jadi kalau gara-gara rumah kita gontok-gontokkan, gara-gara warisan kita bunuh-bunuhan Berarti kita bunuh-bunuhan untuk mendapatkan sebuah sel di penjara Nah, Udubillah Ini yang dirahmati Allah, coba kita radungan, fasilitas dunia ini gak ada apa-apanya Gak ada apa-apanya Nabi mengatakan dalam hadis rawi Imam Muslim, "Yutadi'an ammi ahli dunia min ahli annar." Orang yang paling kaya di dunia tapi masuk neraka didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Jadi kira-kira kandidatnya siapa nih? Qarun, terus Kalau era sekarang Bill Gates kalau enggak masuk Islam Carlos Slim kalau enggak masuk Islam. Nah, pokoknya gitu deh. Kalau enggak masuk Islam. Taipan-taipan minyak yang tidak masuk Islam itu dihadirkan. Yang full fasilitas, full. Apa yang terjadi? Fayusbagu finnari sibgha. Lalu mereka Allah celupkan sekali celupkan neraka sekali celupa aja, enggak digoreng ini enggak digoreng enggak dipotong-potong enggak dikasih celupa ya lalu diangkat lagi lalu Allah tanya kepada mereka yukalu yabna adam har raita khairan khab Wahai oh, ya manusia apakah anda pernah melihat kebaikan sekali aja dalam hidup anda hal marrabika na'imun khab Wahai manusia, apakah anda pernah menikmati sedikit saja kebaikan dan fasilitas? ya Fayaqululawallahiarabbi Demi Allah, ya Allah Tidak pernah kami menikmati hal itu semua Lupa Sekali celup Seluruh kenikmatan dunia Dari orang yang paling kaya di dunia Hilang semua Jadi bayangkan tidak sih betapa rendahnya Harpa dunia ini dan itu real Kita enggak usah bicara neraka ada yang yang mengerikannya begitu dahsyat. Kita bicara penyakit di dunia. Ada orang hidupnya full fasilitas dan selalu makan makanan paling enak di Jakarta. Bahkan mungkin di dapurnya ada chef bintang 5 khusus memasak untuk dia, untuk sarapannya, untuk makan siangnya, untuk malamnya untuk appetizer-nya, untuk main course-nya, untuk dessert-nya itu chef bintang 5 di usia 50 kena kanker getah bening coba tanya sama dia masih bisa inget rasanya nasi goreng apa enggak kanker getah bening stadium 4 kanker usus stadium 4 tanya sama dia, ini 50 ton full fasilitas semua makanan terbaik Dengan bahan baku terbaik Daging terbaik, ayam terbaik Semua terbaik Di usia 50 tahun Kena kanker Ini baru penyakit di dunia Coba tanya sama Kita kalaupun kita punya teman Kita punya saudara yang orang kaya Lalu kena penyakit tersebut Tanya Mas, Masih ingat gak rasanya bubur ayam Lupa padirin. Gak ada hilang semuanya, kenikmatan 50 tahun itu hilang habis hanya gara-gara penyakit 1 bulan 2 bulan di dunia bagaimana di dalam kubur bagaimana pada hari kiamat nanti ini di dunia hilang, hilang, sehilang-hilangnya tidak ada rasanya sama sekarang lupa punya aja nggak bisa, nelen nggak bisa, habis habis habisnya, rendah serendah rendahnya. Kalau itu di dunia bagaimana di neraka nanti? Fasilitas dunia, fasilitas rendahan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan anda perjuangkan sampai menghalalkan yang haram, sampai melupakan waktu ibadah kepada Allah. Sampai mengundur undur waktu Salat lima waktu Apa saya ada cari Ini loh Hilang semua Nah ada ingatan lagi Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Itu makna pertama dari hadis di atas Makna yang kedua, makna yang kedua, makna dunia adalah penjara bagi setiap Muslim. Dan surga bagi orang kafir Kita ambil penggalan yang kedua Bagi orang kafir Bagi orang kafir Setragis apapun dia di dunia Jika dibandingkan siksa di neraka itu ibarat surga Jadi kalau kita nggak beriman kepada Allah, kalau kita maksiat kepada Allah, strategis apapun, jika dibandingkan dengan adab neraka itu ibarat surga, makanya Nabi mengatakan wajan natsun likafir dunia itu surga bagi orang kafir. Jadi misalnya dia adalah orang yang paling miskin di dunia Orang paling miskin di dunia Matanya buta Telinganya tuli Lisannya bisu Seluruh tubuhnya Kusta stadium 4 Kaki buntung atau tangan buntung kaki lumpuh Terus kena kanker mata Kanker lidah Kanker getah bening Kanker paru-paru Kanker usus Kanker cervix kalau buat wanita Kanker prostat lalu dibuang oleh keluarganya di tengah hutan Kalimantan terus apa lagi lanjutin dong? saya lagi buntu nih udah udah tragis belum bayangkan mata buta kanker pula coba ada yang punya ide? mungkin yang psikopat psikopat <tuh -tuh. yang gak punya perasaan Pokoknya dari udu ubun-ubun sampai jempol kaki berantakan semua hidupnya dijual sama, sama keluarganya, sama anaknya, lalu disodomi, diperkosa, dinecekkan, disiksa, dicambuk, digiling, disetrika. Loh, kok hantu bukannya ketakutan, ketawa ini kan lagi pokoknya yang paling parah deh dari ubun-ubun sampai jempol kaki lalu kuku-kuku kakinya itu dicabutin satu-satu dikebiri kemaluannya jika dibandingkan dengan adab neraka itu surga kata Nabi SAW surga karena adab neraka lebih parah dari itu Agak neraka Lebih mengerikan Lebih menakutkan Lebih tragis Lebih tidak bisa dibayangkan Makanya Nabi mengatakan Dunia jannatul kafir Dunia itu surga bagi orang kafir Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 25 fa yauma idzillahu yadzibu adzabahu ahad Pada hari itu hari kiamat ketika roh mulai menyiksa manusia Allah katakan la yadzibu adzabahu ahad tidak ada seorang pun yang bisa menyiksa lebih pedih daripada siksa Allah Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia, seluruh manusia berkumpul di sana di padang mahsyar. Lalu Allah tantang seluruh psikopat-psikopat dunia. Seluruh penguasa-penguasa terkejam, sipir-sipir penjara yang memiliki siksaan paling kejam. Jadi sipirnya Abu Ghraib, Guantanamo, itu dipanggil-panggilin sama Allah. Lalu Allah tantang mereka, coba anda buat siksa yang paling kejam menurut anda. Lalu semua berusaha mengeluarkan idenya masing-masing. Dan ketika mereka melihat neraka, fa'yu ma'irilla yu'andi bu'ada bapu aha'nde, ternyata tidak ada seorang pun yang bisa mengadap lebih pedih daripada adab Allah. Ada, semua gagal. Allah kasih kontes siapa yang bisa nyiksa manusia paling pedih terserah mau dikulitin mau dimutilasi mau diinjet-injet yes. ternyata semua gagal tidak ada yang lebih pedih daripada azab neraka fa yauma yidhillahu adabuhu ahad wa la yuthiqu wa saqahu ahad Allah Kalau ini yang terjadi Dan dialami orang kafir yang paling menderita di dunia bagaimana dengan kita Masihkah kita menjual ayat-ayat Allah Menjual kesempatan yang Allah sudah berikan kepada kita Menelantarkan iman anugerah yang paling berharga di dunia Hanya gara-gara dunia Yang tidak ada apa-apanya hadirin kita belum ditutup banyak di indonesia kita hanya diminta jaga sholat puasa bagi waktu dengan keluarga kita hanya diminta coba lihat jangan makan yang haram cuma itu aja Allah belum minta darah kita hadirin Allah belum minta kita hijrah dari tempat kita indonesia enak banget semua ada Coba bandingkan saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia yang lain. Mereka bersimbah darah, mereka angkat senjata. Sekitar, kita, kita cuma diminta sholat lima waktu kok nggak bisa juga sih? Kenalasannya lagi-lagi dunia, dunia dan dunia hmm. lagi. Terlepas itu harta, terlepas itu wanita, terlepas itu jabatan dan tarta, ambisi-ambisi kita tersebut. adilin kesengsaraan yang paling tragis di dunia itu ibarat surga kalau dibanding raga Allah. Oleh karena itu marilah kita renungkan kita hidup di sini hanya berapa lama? Kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wataala? Dan kita hidup di lingkungan yang mayoritas muslim, adzan dikumandangkan setiap saat, lalu kita nggak tergugah juga? Saya nggak tahu apakah kita bisa menyampaikan udur kita di hadapan teman kita ketika pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita renungkan. Parah-parah, siksa dunia itu ibarat surga jika kita melihat siksa neraka. Allah Taala misalnya. Mana yang ketiga? Mana yang ketiga? Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Al Imam Al Munawi menjelaskan bahawa seorang mukmin ketika hidup di dunia memang tidak bisa bebas berekspresi 100%. Berbeda dengan orang-orang kafir. Mereka bebas melampiaskan syahwat mereka. Mereka bebas meluapkan emosi mereka. Adapun kita kita dibatasi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala kita dibatasi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ibarat di penjara Ustadz kenapa sih Allah subhanahu wa ta'ala membatasi kita jawabannya karena Allah sayang sama kita kalau nggak mau kita liar sebagaimana ketika bapak-bapak ibu -bapak, ibu saya memiliki anak Maka sebagai bentuk kasih sayang antum dengan anak antum, antum bebaskan atau antum batasi mereka? Antum akan batasi? Antum tidak akan bebaskan? Pulang sekolah hari Senin, anak antum yang kelas tiga SD pulang sambil ngisep ganja. Kira-kira antum bebaskan? Pak, kok nggak dilarang pak? Pak Ustad, sayang sama anak, jangan membunuh daya kreativitas anak. Apakah seperti itu? Tidak Kita akan larang Kenapa kita larang? Karena kita sayang sama dia Allah sayang sama kita Tapi karena kebodohan kita lagi-lagi Seudhan dengan Allah Karena Allah sudah katakan dalam surat Al-A'raf 157, "Wa yuhillu lahumut thayyibaati wa yuharrimu 'alaihimul khabaa'ith." Yang Allah halalkan hanya yang baik-baik saja dan yang Allah haramkan itu karena meracuni kita dan buruk-buruk saja. Kalau itu baik, benar-benar bermanfaat, enggak mungkin Allah haramkan, enggak mungkin. Allah haramkan tuh untuk kebaikan kita. Tapi lagi-lagi kita bertingkah seperti anak kecil Yang sedang bermain pisau dapur Lalu dilarang oleh sang ibu Lalu karena kebodohan tuh anak Dia marah, dia melawan Dan ketika pisau dapurnya dirampas Dia teriak teriak sambil nangis guling-gulingan Mama jahat, mama jahat, mama jahat Persis seperti kita Ketika dilarang oleh Allah Tidak boleh ini Ketika dilarang jangan makan yang ini Ketika dilarang jangan ambil uang tersebut karena kebodohan persis seperti anak kecil kita katakan ini terlalu beratkan ini terlalu ribet Islam kan enggak begitu Allahuakbar padahal kalau kita ambil uang tersebut kita yang teracuni dengan uang itu kita yang hancur kita yang binasa ketika Allah perintahkan sesuatu karena Allah tahu kebahagiaan kita ada di sana saat Allah perintahkan kita sholat karena Allah tahu Anda enggak akan bahagia kalau enggak sholat